beda serah ada wiwi arnita selamat malam serah semuanya selamat selamat malam Oh. <laughs> I want you as well Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehujanan gak guys tadi guys? Enggak ya.